Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Allahumma Ya Rahman Ar Rahim, Allahumma inna nasaluka, fahamannabiyin, wahabithal musalin, wa ilhamal malaiikatul al mukarrabin, Allahumma agnina bil ilmi, wa zayyinna bil ilmi, wa akirmna bil taqwa, wa jammilna bil afiyat. Ya Rahman Rahim, Rabbana, Rabbana Adina, min ladunka rahmah, wa'alimna, min ladunka ilmah, subhanaka, la ilmalana, illa ma'alamtana, innaka antar alimul hakim, sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aina wa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa s.a.w Fasran fi bidayat As-sabak wa qadrihi wa tartibihi Ila angal Walakad kana li Muhammad bin Hasan Malun kasiran Hatta kana lahu salat Sumi'ah minal wukala Ala malihi فأنفقه كله في الألم ولم يبق له ثوب نفيس فرأه ابو يوسف في ثوب بن خليك فارسله اليه ثيابا نفيسه فلم يقبلها فقال اجل لكم واجل لنا اجل لكم واجل لنا <Sres> wala'allahu innama lam yaqbalhu wa in kana qabula sunnah lama ra'a fi zalika mazllatan li nafsihi qala rasulullah sallallahu <Sess> alaihi wasallam laysa lil mu'mini an yuzilla nafsah walakanna dan adalah muhammad bin hasan Mempunyai harta yang sangat banyak Sampai-sampai dikatakan dia mempunyai 300 wakil Yang menangani harta-hartanya Dan keseluruhan hartanya itu semuanya diinfakkan di dalam ilmu Serta tidak tersisa baginya Satupun baju yang berharga Semuanya bajunya itu semua bajunya itu tidak berharga, jadi baju-baju yang murah. Itu maksudnya. Forahu Abu Yusuf ibn Khalikin farsalailahi tiaban nafisa tan falmiyak balha. Maka pernah suatu itu dilihat oleh Abu Yusuf, dia memakai baju yang sangat jelek, usang, Khalikin. <tuh> yang jelek, yang usang, maka oleh Abi Yusof dikirimkan baju-baju yang banyak, yang bagus, yang berharga mahal. Tapi dia tidak menerimanya. Pak Gawala bahkan dia berkata, Ujilalakum wa Ujilalana. Ini adalah sesuatu yang didahulukan oleh Allah kenikmatannya untuk kamu. Tapi untuk kami, itu sesuatu yang diakhirkan. Wa la alahu inna malam yagbal huwa ingka noga sunnah dan mungkin saja dia itu tidak menerima hadiah itu padahal menerima hadiah itu hukumnya sunnah. Alhamdulillah. Lema roah mungkin saja dia melihat. Dengan menerima hadiah itu ada sebuah kehinaan untuk dirinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mukmin an yudilanafshah". Tidak boleh bagi seorang mukmin untuk menghinakan dirinya. Jadi di sini ada beberapa hal yang diajarkan kepada kita, bahasanya. Suatu harta itu dengan kita sodokkan tidak akan berkurang, tapi justru akan bertambah dan bertambah. Sebagaimana Nabi Asalam bersumpah dalam tiga hal, inilah oximua ala salasin. Aku bersumpah terhadap tiga hal. Tanpa bersumpah pun Nabi pasti apa yang disabdakannya itu akan menjadi kenyataan. Apalagi Nabi saw mengiringinya dengan sumpah. Apa yang disumpahkan oleh Nabi ini ada tiga hal. Yang pertama adalah: Ma'zulim aabdun bimadlamatin fasyabaru aliha illa wazadahullohu izan warif ada. Yang artinya tidak ada seorang hamba pun yang dizalimi oleh seseorang, tapi dia sabar. Kecuali pasti Allah akan menambah kemuliaannya dan Allah akan menambah derajatnya. Yang pertama, yang kedua, ma'fataha abdun baba mas'alatin illa wa'fataha Allah alaihi sabi'nababan min abwabil fakr. Tidak ada seorang pun yang membuka pintu-pintu minta. Atau minta sama orang. Kecuali pasti Allah akan membukakan untuknya tujuh puluh pintu kefakiran. Jadi jangan pernah kita meminta kepada orang. Dan jangan membiasakannya walaupun kepada orang tua. Dengan kata meminta atau dengan tangan begini. Itu termasuk diantara sebab-sebab kefakiran. Jangan pernah kita lakukan. Sesuai dengan sumpahnya, orang semacam itu tidak akan menjadi kaya. Kamu lihat, orang yang mengemis itu, orang yang suka minta-minta itu, mana di antara mereka yang kaya? Tidak ada yang kaya. Sesuai dengan sumpahnya Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan yang ketiga adalah, Manaka somalun min sadaqah balyazdad, balyazdad, balyazdad. Tidak akan berkurang yang namanya harta itu Dengan sodakoh tapi justru Menambahnya Menambahnya dan Menambahnya sampai tiga kali Nabi Muhammad SAW mengulangnya Jadi harta itu kalau di sodakoh kan, Tidak akan berkurang justru bertambah Bahkan sodakoh itu Ketika keluar dari pemiliknya Dia akan berkata begini kepada pemiliknya Dulu aku sedikit sekarang aku sudah Banyak kenapa dikatakan dulu aku sedikit sekarang sudah banyak ya karena semua dunia dengan segala isinya walaupun mahal harganya dan tinggi nilainya ternyata kalau dibandingkan dengan akhirat maka dianggap sesuatu yang sangat kecil nilainya sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Sapu tangannya penghuni surga itu Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya Baunya surga itu Bukan parfumnya Harumnya surga Itu bisa dicium Dari jarak 500 tahun perjalanan Nah oleh kalanya jadi hati-hati Daripada Tidak mencium baunya surga Apalagi sampai masukinya Di antaranya adalah mereka yang tidur pada malam hari dalam keadaan dibenci oleh suaminya maka dia tidak akan masuk ke dalam surga mencium baunya saja tidak di antaranya adalah istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang diperbolehkan dalam agama itu juga termasuk yang tidak akan mencium baunya di antaranya adalah nisa'un qasiyatun aryatun mumilatun mailat mailatun mumilat alarusihna qasnimatil bukti la ythur anuhunna kepada Rasulullah kalau melihat perempuan yang telanjang atau kayak telanjang kalau jarang berlenggang-lenggong Maka kalau kamu ketahui itu Bertemu dengan mereka Laknatlah mereka Dan mereka tidak akan masuk surga Serta tidak akan mencium baunya Padahal Baunya itu akan dicium dari jarak 500 tahun perjalanan Itu hadis sahih Jadi kita harus mempunyai PR yang banyak Berapa banyak keluarga kita yang tidak pakai jilbab Berapa banyak keluarga kita Yang pakai pakaian ketat dan mereka keluar dari rumahnya dalam keadaan semacam itu. Itulah yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita bertemu dengan mereka laknatlah mereka. Sesungguhnya mereka itu dilaknat oleh Allah taala dan tidak akan masuk ke dalam surga nauzubillah. Oleh karena itu, kenapa mereka begitu? Karena mereka tidak tahu. Kita sebagai orang yang tahu berkewajiban dan mempunyai amanat untuk menyampaikan kepada mereka supaya mereka tahu. Tahu. Kemudian Nah itu Yang kedua Harta itu mengatakan dulu aku menjaga Dulu engkau menjagaku Sekarang aku yang menjagamu Seperti handphone nih Ini kan hartanya Ustad Ustadz selalu jaga Taruh di kantongnya Ustadz Kalau jalan Kalau di rumah taruh di tempat yang aman Dijaga terus Tapi begitu disodorkan suatu harta itu harta itu yang menjaga kita dari malapetaka, dari bencana, dari dosa, dari hal yang sifatnya apa semuanya itu dijaga. Berkat apa kita menyodorkannya? Oleh karenanya pernah suatu waktu ada seorang ibu, seorang ibu itu suka bersedekah, sehingga suatu waktu biasanya dia itu Sebelum siang hari sudah sedekah. Kenapa? Karena bisa jadi turunnya bala itu dari mulai pagi hari. Jadi begitu sudah mulai tampak matahari, dia sudah sedekah. Karena bisa jadi bala itu datangnya secara tiba-tiba. Bahkan banyak bala itu datangnya pada malam hari. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan wala tajza lihadi satilayali fumali hawadisid dunya baka'u. Jangan kalian takut kepada kejadian-kejadian di malam hari, karena sesungguhnya kejadian-kejadian dunia itu tidak ada yang ke kekal, semuanya itu pasti ada akhirnya, dan semuanya itu pasti akan bergantikan. Inna mal ma usri yusro. Jadi nanti setelah ada kesempitan, ada keluasan, ada kelapangan. Nah ini, <tuh> akhirnya. Suatu waktu ketika dia sodako cari-cari orang gak dapat, Karena biasanya dia pagi hari sudah sodako. Cari orang yang mau nerima sodakonya gak dapat. Kebetulan dia bawa roti gitu. Akhirnya Pak, Yang ada adalah anaknya Himar. Anaknya Keledai. Kasihkan sampana Keledai. Subhanallah keesokan harinya. Ketika dia sedang berada di ladangnya. Tiba-tiba. Anaknya kan di sampingnya dia sedang kerja di ladang. Anaknya masih bayi itu. Datang harimau dia bawa. Disambar digigit. Taruh di mulutnya. Maka dia berteriak. Dikejarnya itu harimau. Tapi apa? Kata dia sendiri perempuan. Dia takut pada harimau itu. Sambil kejar cuma sambil menangis dia berteriak. Tiba-tiba datang satu orang. Mengendarai kuda. Diambilnya dari Mulut singa itu kemudian diletakkan Diberikan kepada perempuan itu Lalu dia pergi Sebelum dia pergi dia mengatakan Ini adalah Sebagai ganti Daripada yang kemarin itu nah, Jadi berkat sodakohnya Kemarin walaupun kepada Binatang ternyata diterima oleh Allah Taala Dan sebabnya akhirnya yang tadinya Ini menjadi makanannya singa Akhirnya diambilnya dan kembalikan kepada ibunya Berkatnya apa soda? sodakoh di antara faedahnya juga saudara-saudara itu Bikin panjang umur Bikin murah riski Bikin Allah Ta'ala itu Tidak murka kepada kita Karena dosa Bikin dosa-dosa kita diampun Diampunkan Memudahkan segala uru Urusan Menyembuhkan orang yang sah Sakit Nah kalau menyembuhkan orang yang sakit itu caranya adalah Sodakoknya itu dipegang di tangan. Kemudian dia mengatakan ya Allah, aku beli dengan sodakoku ini kesembuhan sakitku atau kesembuhan orang sakitku. Siapa sebutkan ayahnya atau ibunya? Setelah itu Nah Itu mujarab sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Dawu maldoqum bis sodakon. Artinya obatilah. Orang-orang sakit kalian dan penyakit kalian dengan sodako. Baik itu penyakit dohir maupun penyakit bah, batin semuanya bisa disebukan dengan sodako. Tapi harus sesu, sesuai gitulah. Artinya kalau pergi ke dokter berapa abisnya, nah, itulah disodakokan. Jangan cuma sodako, sodako sedikit, mem sodako yang banyak, yang sekiranya jiwa kita itu tidak Mau mengeluarkannya atau enggan mengeluarkannya Tapi kalau ke dokter mau Karena kita berharap akan sembuh Nah jadi yang disodokokan Seperti itu dan sebelumnya Diniati dulu Itu mujarab untuk menyembuhkan Penyakit-penyakit Kemudian Saurako itu juga mengatakan Kepada dirinya Kepada pemiliknya Dulu aku Termasuk yang akan sirna Termasuk yang akan sirna atau habis Tapi sekarang aku sudah menjadi kekal selama-lamanya nah, Kenapa? Harta yang kita punya semuanya itu Semuanya akan sirna Kalau tidak habis kita makan Atau dimakan oleh keluarga kita Maka pasti akan habis dimakan oleh orang lain Atau dimakan oleh api Kebakaran gitu, itu yang terjadi. Dan itulah yang akan terjadi, nggak ada yang luput dari itu. Nah, tapi kalau kita sudah maka menjadi kekal. In factum, fahwa bagin. Apa yang kamu infakkan itu, maka itu akan menjadi kekal selama lamanya. Dan kita pasti akan senang melihatnya. Cuma kenapa? Kalau kita sudah tahu bahwasanya kalau kita infakkan itu akan kekal untuk kita selama lamanya nanti di akhirat. Tapi kok banyak kaum muslimin itu enggan untuk melaksanakannya? Jawabannya tidak ada lain kecuali karena kita hidup dengan se setan, kita hidup dengan hawa nafsu, so, kita hidup dengan cinta dun. Nah, selama belum kita bisa mengendalikan itu semua, selama itu pula sodako itu tidak akan keluar. Kemudian Faedah kedua di sini disebutkan hadis Nabi yang berbunyi, Laisa lil mu'min ya an yudhila nafsah. Tidak boleh. Bagi seorang mukmin itu untuk menghinakan dirinya, enggak boleh. Faham? Jadi sehingga tampak kepada orang, orang enggak punya. Jangan. Biarkan kita tampak kepada orang, orang punya. Itu namanya kehinan nafas. Faham? Kaya hati. Gak mau merendahkan diri di depan orang, gak mau merendahkan diri. Makanya kalau ditulis dalam buku itu biasanya kamu tulis al-fakirah, jangan cuma al-fakirah toh, al-fakirah ya, fakir beneran akhirnya gitu. Tapi katakan al-fakirah ila rahmati Rabbiha misalnya, al-fakirah ila afwi Rabbiha. Siapa fakirah? Fakirah siapa? Jelasin. Al-Fakirah ilah afik misalnya Fulana gitu Jangan cuma Al-Fakirah tak gitu Al-Fakirah ta, jadi fakir betulan Mau jadi fakir betulan nah, Jadi jangan salah kaprah Jangan salah duga Dan jangan salah sang Sangka Jadi tulisnya itu Jangan cuma Al-Fakirah fulana Jangan Al-Fakirah Teruskan Ila rahmatirrabih Jadi menghinakan diri depan orang Itu bukan termasuk sifatnya orang mukmin. Bahkan itu termasuk dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW Merendahkan diri bagaimana maksudnya? Merendahkan diri untuk mendapatkan sesuatu Merendahkan diri supaya dapat pengaruh Merendahkan diri supaya dapat harta Merendahkan diri supaya diambil mantu Sama Merendahkan diri supaya mendapatkan kursi legislatif itu Nah itu kan mereka merendahkan diri Rela fotonya kena panas matahari Kena hujan Nanti sama orang yang isen dibolong-bolongin Matanya, hidungnya, mulutnya Nah itu kan merendahkan diri Namanya, itu termasuk yang dilarang Walaupun mungkin niatnya baik mereka Dan kalau mereka tidak seperti itu Siapa lagi harus ada yang semacam itu Yang mewakili kita Oleh karenanya nanti Semuanya harus nyoblos Ya yang dapat suara di sini, gunakan suaranya. Jangan golput. Nah, kenapa? Kalau golput, berarti akan kurang suara kita. Dan mereka yang jauh daripada agama, mereka akan menggunakan suaranya. Sehingga kita bisa bayangkan kalau orang kafir itu 30% menggunakan benar suara mereka. Kita 70% yang golput 30%, berarti kan tinggal 50-50 yang ditakutkan oleh kalanya biarkan yang penting kita itu jangan ikut-ikutan politik, tapi boleh kita memilih karena toh kesejahteraan kita, keamanan kita, mereka-mereka juga yang menentukan, jadi silahkan, gunakan hak suara kalian, tapi sebagaimana tradisi kita dari zaman Abuya kita tidak pernah memerintahkan kalian untuk memilih ini, memilih itu gak Nah, jadi silakan, tapi yang penting Pilihlah partai Islam Jangan pilih partai yang lainnya Pilihlah orang-orang Islam Jangan pilih orang yang lainnya Nah, Sedangkan ini kira-kira berguna Atau tidak berguna itu serahkan kepada Allah nah, Yang penting kita gunakan e, Hak pilih kita Tapi tidak wajib Bukan wajib ya, Jadi kalau golput berarti haram nggak apa-apa mau, di, mau digunakan ya nggak digunakan ya cuma seharusnya digunakan karena ada kekhawatiran kalau kita tidak menggunakannya nanti mereka yang menggunakan gitu nah, jadi pilih salah satu partai Islam tapi partai Islam yang mau tahlilan yang mau NU gitu ya jangan yang nggak mau tahlilan nggak mau tahilan itu jangan yang mau nerima dengan NU ingatkan lambang NU berapa bintangnya ada berapa tubuhannya NU pakai ku, kunut. NU itu mau apa enggak? Oh, kalau sholat nganggu apa? Usol, sholli kan ada lagunya itu, gitu. Em, nah, yang kayak gitu aja. Kalau pilih orangnya silahkan, mau yang berjanggut, yang nggak ada janggutnya silahkan, gitu. Em, nah, yang penting kita tidak pernah ikut-ikutan politik, tapi boleh kita memilih. Tapi suara kita tidak dibeli, eh, suara kita karena Allah. Jadi mungkin saja kita harus nonton nih, kayaknya orang mau memperjuangkan agama Islam, lihatan pakai songkok, oh pakai songkok berarti kayaknya bagus nih. Coblos saja, eh. nah, yang yang apa, yang yang kira-kira ada unsur-unsur Islaminya, gitu. partainya partai Islam, orangnya cari orang-orang yang kira-kira Islami, gitu. yang yang ada. Tatonya dipileh atau rambut panjangnya jangan, gitu. Hmm. jadi pilih yang kira-kira wajahnya itu enak dilihat, enak dipandang dan apa dan kayaknya mau berjuangkan agama gitu saja. Jadi biar kita itu lepas daripada dosa nanti karena kita telah memilih salah. Nah, jadi sedangkan kalaupun kita memilih salah kita tidak di tidak ditulis dosa oleh Allah Taala karena kita lepas daripada Unsur-unsur uh, Salah duga Fahim? Jadi itu Allah yang menggerakkan mereka semuanya nah, Jadi seperti itu Merendahkan diri untuk orang tidak boleh Tapi ada merendahkan diri Yang diperbolehkan Merendahkan diri karena Allah Merendahkan diri Karena Nabi Merendahkan diri Karena ingin mendapatkan pahala, itu tidak apa-apa. Misalnya apa? Merendahkan diri di depan orang tua, tidak apa-apa. Merendahkan diri depannya guru, itu tidak apa-apa. Merendahkan -apa. diri di depannya imam yang adil, itu tidak apa-apa. Nah, oleh karenanya kita diperintahkan ketika ada beberapa hal ini, sunah untuk kita berdiri. Jenazah lewat berdiri, walaupun jenazah orang kafir, walaupun. Kenapa? Karena kita berdiri bukan karena jenazahnya, tapi kita berdiri karena agungnya, besarnya kematian itu. Di mana tidak ada satu orang pun yang bisa mengelak dari kematian. Sehingga kita harus berdiri, merasa takut. Nah, jadi ngasih itu termasuk mujahadah kepada hawa nafsu supaya berdiri. Kita supaya takut, itu maksudnya gitu jadi sebagaimana dia sudah meninggal, kita juga akan meninggal. Besarkan perkara ini, jangan kecilkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan: Uzkuru, hazimal, lazat. Kita nggak tahu meninggalnya bagaimana bisa jadi celaka, bisa jadi karena penyakit, bisa jadi karena mendadak, bisa jadi tunggu tua, bisa jadi tidak nunggu tuh, bisa jadi setelah kawin, bisa jadi sebelum kawin kita nggak tahu. Oleh karenanya kita besarkan. Terus yang kedua, yang kedua adalah. Berdiri ketika orang tua datang Orang tua datang harus berdiri Jangan pernah kita orang tua datang Kita masih duduk-duduk Harus berdiri kita hormati dia Terus Begitu pula ketika guru datang itu berdiri Lagi jalan ada Guru jalan berhenti Kalau sudah lewat baru jalan Nah itulah Adab sopan santun taklimu taklim Menjadi sopan santun kita Kepada guru-guru kita semacam itu yang mau menjalankan silahkan Tidak mau menjalankan juga silahkan Kemudian Kita diberatakan untuk Melaksanakan sendiri Memberi makan Hewan piaraan kita Itu tidak apa-apa Bahkan itu wajib Tapi bukan harus kita sendiri Bisa nyuruh orang lain Tapi kalau kita sendiri itu lebih baik kita memberi makan atau menghormati tamu-tamu kita sendiri, nah, itu bagus Seperti Habib Abdullah bin Mohsin, Al-Aktos Itu kalau ada tamu itu diantar sampai ke pintu Diambil sandalnya, disiapkan sandalnya Bahkan dia itu telah memberikan kerjaan sendiri-sendiri kepada keluarganya Ada yang bagian ini, ada bagian mijit, ada yang bagian, pokoknya semuanya dibagi-bagi Nah itu untuk menghormat kepada tah. Menghormat tamu itu bukan termasuk merendahkan diri. Enggak. Eh, merendahkan diri yang dapat pahala. Gitu. Apalagi merendahkan diri di depan orang yang sombong. Ahli dunia sama sekali tidak diperbolehkan. Apalagi kita ini termasuk talibul al-ilim. Karena kita ini bukan mewakili kita. Kita ini sebagai seseorang yang harus menghormat ilmu. Enggak boleh kita itu dalam keilmuan kita. Dengan posisi kita Status kita sebagai ustadz, Sebagai orang ahli, Sebagai orang da'i Kemudian kita merendahkan diri depan orang Hanya untuk mendapatkan harta Tidak Tapi orang yang harus merendahkan diri depan kita Bukan karena kitanya Tapi karena ilmunya gitu. Kenapa? Ilmu itu harus dihormati Ilmu itu harus dimuliakan Ilmu itu harus ditinggikan nilainya Tapi kalau kita Datang kepada orang kaya Tidak diundang datang Kan? Atau karena orang kaya itu yang yang ngundang kita datang. Karena kekayaannya itu merendahkan diri. Tidak boleh. itu ya, Jadi kalau kita itu benar-benar ada izzatun nafas. Maka kita pasti akan menjadi orang yang mulia dan dimuliakan. Mulia di sisi Allah dimuliakan oleh manusia. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk yang mulia dan dimuliakan. Semoga kita termasuk orang yang bisa melaksanakan segala hal, segala sebab, segala perkara yang memuliakan kita dan dimuliakan akhirnya kita. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mudah untuk melaksanakan akhlak-akhlak yang baik. Yang kalau seumpama Allah tidak berkehendak tidak mungkin kita melaksanakannya. Dan semoga kita termasuk orang yang mati hawa nafsunya, tidak mati hatinya, hidup hatinya, dan mati cinta dunianya, serta terbentengi daripada bisikan-bisikan setannya. Al-haqqiyyu akunyatin sholihah, ala manawasal sholih al-fatihah. Ya Rabbana.